Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa saya dan Ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini kembali kita sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan Aa. Bersama. Bersama. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. -ibu? Alhamdulillah perjalanan tadi lancar ya Ibu ya. Nah, saya pengen nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang udah punya mantu belum? Banyak. Banyak ya. Kadang-kadang memang pasangan suami istri yang baru menikah itu... ...masih perlu uh, arahan dari uh, kita sebagai mertua. Tapi kadang-kadang juga ada yang udah suami istri... ...udah lama mertuanya masih banyak ikut campur. Nah, ibu-ibu termasuk mertua yang banyak ikut campur? <tuk> ya! ulah <tuk> oh, kencang ah, amat. Ini mertuanya banyak ikut campur ya? Gak nah, Alhamdulillah kalau mertua saya nggak banyak ikut campur dia cuma kuningnya doang nggak <laughs> campur ya. Oke baik kita akan sama-sama membahas tema yang sangat penting ini. Mertuaku banyak ikut campur. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasucurilah wasallamu wa ala asrofil anbiya ibal mursalin. Wala alihi wa bi ajma'in amma ba'du. Mertua banyak ikut campur. Kita tahu siapa sebetulnya mertua. Mertua adalah orang tua dari pasangan kita. Rasul menyatakan dia harus kita hormati. Karena dia penuh orang tua. Namun, kenyataan di masyarakat tidak sedikit. Yang mertua selalu ikut campur. Mungkin niatnya baik tujuannya baik, cuman caranya kurang baik, artinya menantunya kurang nerima. Ada mertua yang ikut campur mulu, kedengeran anaknya ngomong nimpalin, kayak toge. Gado-gado ikut, toprak ikut, soto ikut, no mertua yang begitu main temannya toge. Ikut campur mulu urusan anak mantu, nggak diajak ngomong, nimbro. Padahal, yang ngobrol Anak dia dengan istrinya. Eh dia nimpali. Kita jadi mertua jangan begitu. Berikan kesempatan kepada anak-anak kita. Agar mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Karena apa? Walaupun tujuannya baik. Akibatnya banyak yang buruk. Bahkan pecah anak dengan mantu kita. Gara-gara kita orang tua ikut campur. Kita lihat. Kita lihat. Ada orang tua yang selalu nimbrung urusan anak mantu. Cuman kadang-kadang yang namanya mertua, secara hukum alam dia belain anak kandung dia. Karena si bertua ini dia belain anak kandung dia, tentu yang namanya menantu merasa terdesak. Kue gue disalahin mulu sih. Ada juga mertua kadang-kadang ngasih masukan sama anak kandungnya. Kamu ngadepin bini harus begini, ngadepin bini harus begini. Kata dia perasaan baik. Kenapa dia merasa tersaingi oleh menantunya yang perempuan? Sehingga memberikan masukan-masukan kepada anak yang laki-lakinya tadi dengan cara yang salah. Egonya timbul tuh nenek-nenek. Jangan kita seperti Ada juga mertua yang tidak suka dengan menantunya. Digosok-gosoklah anaknya. Cerein aja. Buang, ini begitu mah. Mama punya calon yang baik-baik. No, buat kamu. Apapun yang dilakukan, kalau dengan cara seperti ini, ini membuat rumah tangga anak mantu kita semakin memburuk. Bisa-bisa gara-gara kita sebagai mertua yang bawel, yang selalu ikut campur dalam semua urusan anak-anak kita, Itu membuat pecah rumah tangga anak kita. Sementara Rasulullah bersabda tidak boleh memisahkan yang telah Allah persatukan. Artinya ketika anak mantu kita sudah menikah, sudah menyatu mereka dengan izin Allah, dengan ridho Allah. Jangan kita memecah belah mereka. Sekarang. Kalian anak menantu bagaimanakah caranya agar mertua gak ikut campur? Yang pertama. Kalau kalian sudah menikah, berusaha hidup cuma berdua doang. Jangan nyampur sama mertua. Kalau nyampur sama mertua, masalah. Apalagi anak perempuan yang bergabung dengan keluarga suami. Rusab, tahu rusab. Riweh. Urusannya banyak gara-gara makanan rame, ngepel rame, nyiram pohon rame, cucian piring ribu, dengan ipar ribut, apalagi iparnya perempuan reseh banget. udah Makanya saya sarankan kepada Anda, biar mertua Anda gak banyak ikut campur, harus Anda hidup berdua, walaupun ngontrak satu kamar, Saya jamin kalian lebih berbahagia daripada nyampur dengan mertua. Apalagi mertua yang rewel, cerewet, sotoy. Benar. Berdua. Yang kedua. Caranya yang kedua usahakanlah oleh kalian. Kalau ada masalah dalam rumah tangga gak usah ngomong sama orang tua. Ini sih yang salah. Kadang-kadang yang cowok ngomong sama emaknya. Yang cewek ngomong sama emaknya. Lah emaknya ikut campur. Jadi kalau kita punya permasalahan di hidup, telan sendiri. Mau manis, mau pahit, jangan kedengeran orang ketiga. Selesaikan berdua, uang oh, rumah tangga milik berdua. Tidak sedikit di masyarakat kita. Ketika anaknya ribut dengan suaminya, ngadu permasalahan suaminya, yang nyebelin, yang ngejengkelin. Akhirnya anaknya terpisah. Ketika suaminya ngajak rujuk, emaknya ngotot. Jangan kembali suami yang begitu. Kenapa? Salah anaknya. Ngomong tentang kejelekan pasangannya. Harusnya kalian sebagai suami istri resiko ditanggung penumpang. Ketika anda menikah, laki-laki, perempuan, suami maupun istri, manusia biasa, al-insan, makhluk atau hadisian tempatnya salah tempatnya lupa enggak ada yang sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman hunnal libasul lakum libasul Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri, saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling memakai, itulah pasangan suami istri. Jangan dikit-dikit ngadu sama emak. Jangan dikit-dikit ngadu sama orang tua yang cowok yang yang cewek sama anya. Kadang-kadang serumah sama mertua... ...di keluarga laki-laki... ...berantem dikit-dikit... ...kabur ke rumah emahnya. Ini sering terjadi. Otomatis kita orang tua akan bertanya... ...kenapa kamu pulang? Geh, kembali ke rumah mertua kamu. Dia anak ngotot. Dia cerita kejelekan suaminya. Cerita kejelekan mertuanya. Otomatis orang tua kita tuh akan sakit hati. Anak yang saya sayang-sayang kok diperlakukan seperti itu. Jadi... Jangan bercerita kepada orang tua tentang masalah dalam rumah tangga Ceritalah kalian kepada kami orang tua kalian Sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan Telun aja deh yang pahit-pahit ma Karena kita orang tua tidak berharap anaknya akan merasakan, akan merasakan sedihnya hidup Terus apa lagi yang harus anda lakukan? Hindari masalah yang buruk Dalam Anda berumah tangga, kalau kelihatan gelagatnya akan mengarah kepada yang negatif, hindari. Jangan terus ke situ dicecer. Makin kepojok tuh. Makin jelek nanti. Makin keluar kalimat-kalimat yang tidak layak. Makanya ego jangan diikuti. Ketika Anda belum menikah, boleh jadi ego. Punya gue loh, punya gue. Begitu menikah, punya bersama. Bukankah Allah menyatakan orang menikah jawas? Ya Ayuhaladina haladina amartakuloh akotukotlihi warat. Ya ayuh haladina amanotak. Ya ayuhan nasu. Robak mudladina waholakumin napsi wahida. Waholakuminha zaujah. Surat Anis An ayat pertama. Jawas pasangan. Yang namanya pasangan saling, saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling bermusyawarah, saling memaafkan, saling itu. Jadi hindari. Jangan sampai ada perbuatan buruk yang kecium oleh orang tua, Telan oleh kita semua. Hati-hati. Ini adalah alamat tidak baik. Kalau istri membuka aib suami, suami membuka aib istri, ibarat menepuk air di dulang, prak muncat. Damah muka kita. Apalagi abaikan saja. Kalau benar-benar kita punya mertua emang bawel, emang bakatnya bawel ngecebrek wae, jangan dipikirin deh. Yang penting saya senang dengan suami saya, yang penting saya senang dengan istri saya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kalau anda ngikuti mertua yang bawel, sakit hati seumur-umur. Jangan Anda berharap mertua yang beradaptasi dengan kita Tapi kita pendatang baru yang wajib beradaptasi dengan keluarga suami Sebelum Anda menikah dengan suami Sebelum Anda menikah dengan istri Siap mental menikah bukan hanya dengan satu orang Tau pun menikah dengan keluarga besarnya Dengan kelebihan dan kekurangan Kalau trik ini Anda lakukan Insya Allah keributan dengan mertua akan menipis Akan sedikit pasti ada tapi tapi tidak akan besar mudah mengatasinya insyaallah ya itu dia tahu siapa mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang mertuaku banyak ikut campur setelah ini giliran ibu-ibu yang hadir bertanya namun kita harus break sebentar nanti kembali lagi tetapi di sini mama dan A Berhasil. bersama Biasi. bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi kenapa kamu nangis ingat oh, orang tua Boleh pakai mic-nya? Mertuanya sudah meninggal, kangen. Anggaplah aku mertuanya. <tuk> nah, Bapak. Oke, doakan ya. Banyak sudah ke masjid. Yuk. Tuh, menantu yang <tuk> baik begitu tahu. Menantu yang baik, sayang yang mertua. Dan kita m'n banyak menantu yang nyebelin bencin sama mertua. Mikir lelaki lu gue yang buntingin. Insyaallah.